Kedera bisnis, seorang teman saya baru saja membelikan anaknya sebuah mainan. Padahal dia tahu bahawa mainan itu sebetulnya tidak baik dan tidak terlalu berguna untuk anaknya. Tapi dia belikan juga karena anaknya menangis dan merengek terus. Ya. Uh, saya bisa memahami kadang-kadang seorang ayah atau seorang ibu tidak bisa menahan rasa kasihan buat anaknya. Tapi kalau anda lihat, sebuah ketegasan kita untuk berkata tidak No, jangan Itu sering dibutuhkan dalam kehidupan ini Kalau kita tidak bisa menegaskan Jangan, kalau sudah kita bilang tidak, ya tidak Ada persoalan yang Ya, ada persoalan yang tidak Tapi dalam kehidupan kita Sering kita sungkan sama orang lain ya. Ada teman minta, tolong pak nanti dikerjakan Padahal kita tidak punya waktu Ya, karena sungkan ya Maka kita bilang, wah iya ada pak Nah ya Padahal kita sebetulnya mau bilang tidak, tapi tidak berani bahkan tidak bisa. Rasa kasihan sama seseorang. Kadang-kadang persahabatan, family minta sesuatu ditolak susah gitu. Sering membuat kita tidak sampai hati untuk menolak. Padahal menyanggupi itu membuat beban pada kita. Satu menghabiskan waktu dan energi kita, resor kita bisa habis. Yang kedua menghantui pikiran kita. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita tidak mengerjakan dengan baik, bahkan memberikan harapan yang terlalu besar dan kosong kepada orang lain itu. Tapi kalau kita menolak, orang sering bilang, ah kamu jahat. Nah, yang penting kita tahu membedakan apa yang disebut dengan tegas dan apa yang disebut dengan jahat. Saya setuju kita menolong orang, saya setuju kita melakukan hal yang kita anggap penting dan baik buat dia dan buat kita. Coba beranikan diri untuk menolak, bilang tidak. ya. Maaf, tapi tidak. Nah, kalau orang tahu Anda sudah tegas seperti itu, maka akan semakin lama, semakin sedikit Anda direcoki dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu Anda kerjakan. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantuso. Sukses selalu untuk Anda.